Penggung jawab bila proses pemeriksaan pimpinan Banggar mengganggu jalannya pembahasan RAPBN. Untuk membahas hal tersebut saat ini kami telah tersambung dengan politisi Eros Jarot. Pak Eros, apa komentar Anda? Kalau yang merasa ter teror, itu pasti yang mempunyai salah. Jadi kalau nggak korupsi, tenang-tenang aja, ya kan? KPK itu kan l e m b a g i tugas k a n d n g g a r a dan rakyat Indonesia untuk m e m b e r a n t a s korupsi. Kalau d i d u g a di bagian bagi badan legislatif kita ada personilnya yang seperti itu, ya santai aja. Kalau ini nggak korupsi, sesewa tamat itu. Ya kalau orang lebih panik, ini nggak rasional. Apakah Bapak setuju dengan pendapat Wakil Ketua Komisi Tiga yang mengatakan pimpinan KPK bertanggung jawab bila proses pemeriksaan pimpinan Banggar mengganggu jalannya pembahasan Rapbn? Ya diperiksa kan berapa jam, misalkan nggak ada u rusanya n itu. Jadi hal seperti itu udahlah. すだら。 Pun perjelas, isu-isu di dua bahwa banggar itu atau mereka yang di o r g a n i s a NATO semuanya bermain ya. Kalau m a nyetirnya tangga kan jadi semua clear gitu kan, j a d membantu banggar sendiri untuk keputusan paling besar itu depan karena n g g a k ada dua, dua, dua yang n g g a k perlu gitu、loh. Lalu bagaimana pandangan Bapak melihat usaha DPR yang ingin membubarkan KPK? アメリカのアイデアは、アメリカのアイデアは、アメリカのアイデアは、アメリカ e アイデアは、アメリカのアイデアは、アメリカのアイデアは、アメリカのアイデアは、アメリカのアイデアは、アメリカいアイデアは、アメリカのアイデアは、アメリカのアカのアイデリカアイデアは、アメリカのアアアは、アメリカのアアアは、アメリカのアアアアは、アメリカのアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア Masih diperlukan badan-badan ekstra gitu ya Untuk membantu kelancaran pemberantakan korupsi gitu Nah kenapa enggak, santai aja lah Selain itu, apakah Bapak setuju dengan wacana yang diutarakan Wakil Ketua Komisi i 3 Yang mengatakan, kalau dalam negara demokrasi Tidak boleh ada lembaga yang super body seperti KPK Kalau bicara soal itu sih, banyak hal di Indonesia yang harusnya tidak gitu kan Harusnya juga kan anggota DPR yang gak jelas gitu k a n e n g gak layak masuk itu, kalau bilang ya seharusnya tidak begitu ビキンエロスチャラ、サイヤ、キキビ a ャー。